Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi alladzi Khalaqal mawta wal hayata liabluwakum Ayyukum ahsanu amala Wahual azizil ghafur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki kemampuan fokus Al-mu'minul qawwiyu Mu'min yang kuat Khairun Wa ahabu ilallah minal mu'mini da'if Lebih kuat dan lebih dicintai Allah dibanding mu'min yang lemah Nah, kekuatan itu datangnya dari mana? Mukmin kuat lemah dua-duanya ada kebaikan. Tapi yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Jadi kalau kita memupuk kekuatan, kita memupuk kebaikan dan memupuk kedudukan di sisi Allah. Kalau niat dan caranya benar. Pertanyaannya apa? Kekuatan itu datang dari mana? Pernah kita bahas Satu sumber kekuatan adalah disiplin Islam mengajarkan disiplin Orang yang disiplin Olahraga cenderung fisiknya jauh lebih kuat Orang yang disiplin menghafal ingatannya lebih kuat Orang yang disiplin Ibadah, zikir, doa, mengamalkan Imannya lebih kuat Jadi kalau udah mendengar kekuatan Ini adalah jalan kita menjadi baik, lebih baik Dan jalan kita lebih dicintai Allah nah, Kali ini kita bahas adalah kunci kedua kekuatan Yaitu fokus Cahaya matahari difokuskan Pernah ada sebuah simulasi di pantai, kurang lebih ukuran kaca pembesarnya dua kali meja ini, difokuskan, cahaya matahari bertebaran di mana-mana, hanya dia punya alat memfokuskan. Yang pertama dibakar sate, satenya matang seketika, ketika kena di titik fokus. Lalu tusuk satenya, dibuat dari kayu, dan terbakar akhirnya diganti oleh jepitan untuk arang terbuat dari besi jepitannya meleleh dan yang terakhir batu disimpan difokuskan cahaya matahari dan membara batunya dahsyat sekali jadi seperti lahar padahal cahaya matahari sama seperti yang kita rasakan apa yang menyebabkan kekuatannya begitu dahsyat membakar, melelehkan, membara adalah kemampuan memfokuskan ini fakta jadi pernah seorang ayah lihat anaknya kurang berprestasi nah sebetulnya kamu bukan kurang pinter yang menyebabkan kurang berprestasi adalah kurang fokus terlalu banyak yang dipikirkan permainan belum lagi punya pacar belum lagi keinginan waktunya sama tapi bertebaran potensinya tidak berhasil fokus kita lihat bagaimana sholat sholat itu adalah dilatih fokus lima kali sehari kita dilatih fokus khusyuh itu fokus <tuh> kita dilatih fokus niat, fokus pikiran, fokus hati. Karena orang-orang yang fokus ini nanti seperti surya kanta, dia membakar, dia pindahkan, di sini pun terbakar, dipindahkan ke sana, fokus terbakar. Jadi orang yang fokus dialah orang yang paling bisa berprestasi di banyak sisi. Nah, kita sulit berprestasi karena kurang Melatih diri fokus Benar? Benar? Dalam sholat Ya kita Banyak yang diingat Selain Allah Dalam bekerja Belajar juga kita tidak fokus Dalam bekerja Tidak fokus Berkeluarga tidak fokus Akibatnya Tidak ada yang terurus Malah Bisa terjerumus Seperti kus Ini kurang fokus ya Makanya mari kita latih Dengan satu kata saya harus berlatih fokus Apa saja yang harus kita latih dalam fokus Karena kemampuan fokus adalah kita punya kekuatan Islam ajarannya mengajarkan kita fokus agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik Dan lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Fokus adalah sumber kekuatan dari Allah untuk kita Insya Allah Alhamdulillah fokus apa yang terpenting Nah inilah suratnya surat Al-An'am 162 162 Ini fokus terpenting dalam hidup kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahani. Ya yawamamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wabithalika umirtu wa ana awwalul muslimin Katakanlah Muhammad Sesungguhnya salatku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku hanyalah untuk Allah Rab seluruh alam Tiada sekutu baginya Dan demikianlah yang diperintahkan Kepadaku dan aku adalah Orang yang pertama-tama Berserah diri Nah itulah Fokus pertama Qul inna sholati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil alamin Sesungguhnya inna sholati Sholatku ibadahku aktivitas hidupku bahkan matiku pun semata karena Allah Rabb semesta alam ini fokus niat niat itu ada tiga tempat di awal sebelum melakukan sesuatu niatnya harus ikhlas tapi di tengah juga harus dijaga niat karena bisa belok kiri kanan dan sesudahnya juga niat ini harus tetap dipelihara karena peluang tergelincir ada nah orang-orang yang fokus niatnya bagus dia akan punya kekuatan orang yang niat berbuatnya lillahi taala lillahi rabbil alamin lillahi rabb sesungguhnya karena Allah Rabbul Alamin maka dia akan jauh lebih ajeg orang yang tidak ikhlas dia akan semangat karena dipuji tidak semangat kalau tidak ada yang muji, patah semangat kalau dicaci, itu tidak ikhlas tapi orang ikhlas gak ngepek muji monggo, nyaci monggo tidak muji boton apa-apa lah saya nggak ada perlunya sama pujian orang bukan cuek tapi fokus ke Allah kalau cuek nggak fokus kemana-mana ya tapi orang yang ikhlas fokus Allah nerima enggak orang yang ikhlas dia akan tahan dan orang yang ikhlas akan cenderung istiqomah karena dia tahu bahwa kedudukan di sisi Allah tuh akan diterima kalau dia konsisten adwa muha wa imqal makanya orang-orang yang ikhlas tuh mantap saja full energinya full speednya karena dia tahu dan orang yang ikhlas yang fokus dengan penilaian Allah dia baiknya tuh sampai ke dalam-dalam tuh bukan baik kemasan bukan baik topeng karena dia tahu Allah enggak bisa dibohongin Makanya sampai ke dalam hati dia baik. Ada orang tidak ada orang, Allah ada? ada. Orang lihat orang tidak lihat, Allah lihat? lihat. Orang muji orang nyaci, kalau berbuat kebaikan ikhlas Allah suka. Lihat. Apakah ada balas amalan yang tidak dilihat Allah? Lihat. Apakah ada amalan yang luput dari pengetahuan Allah? Lihat. Apakah ada amalan yang tidak tercatat di sisi Allah? jawab Apakah ada amalan yang tidak ada balasannya tidak. semua ada balasannya tidak. tertukar atau tidak, tidak. meleset atau tidak? tidak ada yang bisa menghalangi tidak. ada yang bisa nolak eh wakafah billahi syahidat Adam berumah tangga suami ladang amal lillahi ta'ala Oh ajak dan kalau Allah mau ngasih balasan ke kita pasti ketemu tuh gak usah pusing dengan karir tidak usah pusing dengan pangkat, jabatan rejeki, gak usah pusing kalau kita lurus-lurus pekerja yang bagus yang lima as fokus lima as satu, hatinya ikhlas dua, kerja keras tapi dengan otak cerdas dan berkualitas serta tuntas insya Allah dia akan memiliki kehidupan yang berkah fokus tidak ada yang kemana-mana kok sing ikhlas niatnya itu fokus yang pertama di tiga tempat di awal tetap niatnya ikhlas di tengah ketika mulai banyak pujian penghargaan cacian jangan robah tetap fokus niatnya lillahi ta'ala ketika selesai dipuji dilulukan diag atau dihina dicaci tetap saja harus kembali kepada innasholati wanusuki wamaaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau fokus karena Allah dah enak. Enggak gampang sakit hati. Orang yang sakit hati kan fokusnya kepada makhluk fokus ingin dipuji fokus ingin dihargai fokus ingin dikagumi termasuk fokus ingin dicintai akhwat kalau nanti nikah nggak usah sibuk dengan perasaan cinta ya kita harus fokus bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah sudah cukup perkara orang ada yang tidak suka ya itu mah, nggak apa-apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna perbuatannya tetap aja ada yang benci Apalagi model kita yang banyak salahnya. Dan kita pun kalau memperbaiki diri, kalau berbuat baik, bukan supaya dianggap jadi orang baik. Kalau kita berbuat baik, bukan juga supaya orang menyebut kita sebagai orang baik, atau membalas kebaikan. Atau bukan juga supaya orang enggak berbuat jelek. Jadi seorang istri, misalkan suaminya galak, ah saya akan baik, ah supaya suami saya jadi baik ke saya jangan, saya akan baik supaya Allah menerima saya sebagai orang baik nanti perkara Allah membalikan hati suami mudah, tapi tujuan kita adalah Allah jelas nah yang kedua, yang harus fokus adalah, bagaimana kita rambu-rambunya tiba kepada Rasul, jadi tidak boleh ngarang, ya, apalagi dalam hal ibadah ibadah itu dilarang kecuali yang dicontohkan diperintahkan nah, kalau muamalah itu dibolehkan ya kecuali yang dilarang tapi kalau ibadah dilarang kecuali yang diperintahkan nah, kita enggak usah ribet ya tidak usah mengada-ada karena contoh dari Rasulullah saja sudah oh, oh, sempurna jadi kita bisa milih mungkin kita tidak bisa mengamalkan semua dari seutuhnya yang dilakukan Rasulullah karena kemampuan kita beragam, potensi kita beragam, tetapi kita tidak usah berantem dengan yang beda. Ya, maka selalu misal, misal ya ah ah ah ah, ah ketawa langsung ngerujuk ke Rasul, fokus apakah Rasul terbahak-bahak atau tidak? Oh tidak, Rasulullah terpelihara dari kesia-siaan. Pas mau merokok. Apakah mungkin Rasulullah dan para sahabat merokok? Terbayang atau tidak di ruang di masjid Nabawi ada asbak misalkanan? Terbayang atau tidak nih?an tidak terbayang oleh kita. Udah mau apa kita merokok? Betul? Meracuni diri, meracuni orang lain, kesia-siaan, buang-buang uang, menjolimi diri, menjolimi orang, membunuh diri, membunuh orang. Kan rokok membunuhmu maka jauhilah segala bentuk yang tidak ada kaitannya dengan bagaimana keteladanan Rasulullah. Makin banyak kita mempelajari sunah-sunah Nabi, makin banyak kita mempelajari keteladanan beliau kepemimpinan dalam rumah tangga, dalam muamalah, semakin kita merujuk kepada beliau, fokus ah itu akan akan terangkat sendiri kita tuh akhlaknya karena beliau memang dijadikan figur sentral keteladanan lakadkana lakum fi rasulillah uswatun hasanah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ajma'in ya Allah ya sami basir, duha yang maha mendengar duha yang maha menatap ya mukallibal kulub sabit kulubana ala dinik tetapkan hati ini ya Rabb Jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu Selalu yang merasakan indahnya hidup bersamamu Jadikan hati kami hati yang tidak pernah berpaling darimu Hati yang tidak pernah merasakan kesepian karena merasakan kehadiranmu Hati yang mantap menghadapi hidup ini karena yakin akan janji dan jaminanmu Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini darimu ya Allah Jadikan apapun yang kami lakukan, yang halal kami perbuat. Benar-benar hanya karena engkau. Hanya di jalanmu. Hanya untukmu. Hanya agar kami merasakan indahnya cintamu. Ya Allah, golongkan hati ini hati yang tidak pernah berharap. Selain harap, hanya darimu ya Allah. Yang tidak pernah takut, selain takut jauh darimu. Takut tersisih dari sisimu. Takut engkau tidak suka kepada kami. Takut tidak bisa pulang. Tidak bisa menatapu, ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini, ya Karim. Rabbana la tuzik hudubana ba'daid hadaitana. Wa hamdana milla dunka rahma. Inna ka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wafil akhirati hasanah wa kina azaban amin ya rabbal alamin terima kasih pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh